A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ma kana Muhammadun aban ahadim mir rijalikum walakin rasulullah walakin rasulallahi wa khataman nabiy Maka Allah بكل شيء عليم اول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رسول bersabda siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbin alamin Alhamdulillah Quran 1 Bapak ibu-ibu yang mulia kita bersyukur bisa lanjutkan pengajian kita di tempat yang lebih nyaman <laughs> Alhamdulillah saya gembira sekali tempat ini bersih dan lebih lebar lebih luas dibanding tempat kita kemarin yang di sebelah sana seberang jalan Mudah-mudahan segera selesai masjid kita yang di sebelah ini Sehingga kita lebih bisa beribadah dengan nyaman dan tidak was-was Pindah-pindah terus Ini biaya memperbaikinya ini pasti besar sekali Tahu-tahu dua, dua bulan, kita harus dua tahun kita harus pindahkan sayang ya. Nanti kita di akhir pengajian ingatkan saya untuk berdoa Supaya kiranya segera selesai uh, masjid kita dibangun Amin Shallawat salam jangan lupa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ketika Nabi mendapat wahyu pertama kemudian jumpa dengan Khadijah di rumahnya, itulah pentingnya seorang istri yang selalu membujuk suami ketika suami sedang susah, dihibur ketika suami sedang senang, ikut gembira. Nabi waktu itu takut. Karena ketemu dengan Jibril. Jibril itu kenapa Nabi takut? Itu perlu dikaris bawahi ya. Kenapa Nabi jumpa Jibril sampai gemeter? Ke Ketakutan. Sebab gua Hira itu sempit. Pintu masuknya enggak bisa berdiri begini, harus masuknya tiarap. <laughs> karena pintunya menyamping gini. <laughs> Bukan kayak pintu rumah. Hmm, tapi kayak pintu rumah ditidurkan begitu Dan sempit Jadi orang kalau mau masuk harus tiarap gitu Cukup-cukup badan orang aja Tiba-tiba masuk orang yang begitu keker Gak tahu dari mana masuknya gitu Udah berdiri dekat Nabi kan kaget Terus dipeluk Nabi dibentak-bentak tuh Ikrok-ikrok dibentak-bentak Tapi kemudian ketika Nabi keluar dari Guahiro itu setelah mendapatkan wahyu pertama, Ikhrok Bismihroh Bikaladih Kholak. Kemudian Nabi keluar pulang dalam keadaan ketakutan. Antara gunung Jabal Nur ke rumah Nabi itu kan pada waktu dataran rata, Nabi dipanggil oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad. Waktu itu Nabi lihat. Waktu itu Nabi memandang kemana pun memandang wajahnya malaikat Jibril saja yang ada. Cuman berarti kan besar sekali tuh. lihat atas muka bawah belakang gitu kanan kiri utara selatan enggak berubah pemandangan itu wajah jibril aja gitu kalau wajah terus nengok sini lagi ada begitu ah itu enggak takut sebab sama besarnya tapi kalau kanan kiri muka belakang cuma wajah jibril aja gitu kan ngeri itu coba saya enggak bisa sekarang baru saya bisa bayangkan barangkali kalau kita pun ketemu itu, waduh, pingsanlah. Nusah ada makhluk yang dilihat kemana-mana, wajah jibril aja gitu. Hmm, itu nabi ketakutan. maka besoknya dibawa jumpa Warokh bin Naufal. Ini ada yang bilang ini, ini pamannya Khadijah ya. Ada yang bilang abang sepupunya. Tapi sudah tua, sudah buta matanya. Mungkin kalau sekarang kena katarak sih, ya, orang tua biasa ya. Apa yang dibilang oleh Warokh bin Nawfal setelah diceritakan kejadian di gua Hira itu, waladhi nafsibiyadih ini biasa ini sumpahnya orang Arab gitu. Demi Allah yang menguasai nyawaku gitu, nggak boleh diterjemahkan demi Tuhan, waladhi nafsibiyadih demi Tuhan yang nyawaku ini ada di tangannya, nggak boleh. Ya. Walaupun di sini biat biat Yad itu artinya tangan, tapi di sini enggak boleh dibilang demi Allah yang nyawaku ada di dalam tangannya gitu. Enggak boleh. Karena yad dalam bahasa Arab maklum. Seluruh orang Arab yang ngerti bahasa Arab maklum bahwa maksud yad di situ adalah kekuasaan. Dan hadis sahih Nabi enggak pernah diceritakan diartikan sebagai tangan. Man ra'aim mungkaron, barang siapa di kamu melihat kemungkaran, falyughayyirub jadi hendaklah dia menukarnya dengan kekuasaannya kalau cuma tangan bagaimana mau menukar kalau presiden SBY ada kejahatan Gayus pergi ke Makau pakai tangan mana sampai ke Makau tangannya tentu dengan kekuasaannya Gitu. demi Allah yang nyawaku di dalam kekuasaannya ini sumpahnya warokoh innaka la nabi yu. sesungguhnya engkau adalah pasti seorang nabi la itu harfun tauqid oh, bahasa inggrisnya itu apa ya to strengthen the meaning I do love you oh. loh kok pakai I do I love you aja kenapa? Oh kurang serem tapi kalau <laughs> I do love you oh, kan gitu innaka nabi, sudah cukup sebetulnya, innaka nabi sudah cukup, sesungguhnya engkau nabi, tapi kenapa innaka la nabi, ha -ha. sesungguhnya engkau pasti, tidak ada ragu-ragu lagi, adalah seorang nabi, gitu, la itu ya, Hadhil ummah, engkau adalah pasti seorang nabi untuk umat ini, Hadhil ummah di sini bukan umat orang Arab, bukan, sebab Marokoh bin Naufal ini orang Kristen, Agamanya Nas Barani Hadihil di sini tentu umat akhir zaman ini Sudah tahu dia Sebab di dalam Injil sudah dibilang ada Nabi terakhir Bukan golongan Bani Israel saudaranya Musa Bukan golongan Bani Israel seperti Musa Tapi saudaranya Mu Musa Berarti anaknya Nabi Ibrahim kan dua Ishak dengan Ismail Saudaranya Musa berarti Suku lain yaitu suku Arab walaqadja'aka namusul akbar nah, ini kalimat pasti lagi la walaqad walaqadja'aka kan cukup tapi kenapa mesti walaqad dan pasti walaqadja'aka telah datang kepadamu annamusul akbar namus yang agung siapakah namus Namus itu malaikat dalam bahasa Ibrani. Allazi jaa Musa. Seorang malaikat agung yang dulu pernah telah datang kepada Musa gitu. Jaa itu past tense kalau bahasa Inggris. Seorang malaikat yang agung telah datang kepadamu. Sebagaimana malaikat itu dulu pernah datang juga kepada Musa. Walatuk Zayana dan pasti kamu akan dibilang pendusta. Ini kabar apa namanya ucapan Waraqah ini mengujukkan Rasul ini. Sebab apa Nabi itu digelari al al Amin sampai umur 40 tahun Rasulullah itu digelari al Amin orang yang tidak pernah dusta. Sang amanah. Oh, gitu. Al Amin itu artinya manusia jadi bahasanya sang amanah. Orang yang sangat amanah gak pernah dusta. Tapi dibilang waraqa bin Pastilah kau akan didustakan orang. Nah ya. Walatu kadzabanna. Walatu kadzabanna. Artinya kadzabah. Orang akan mendustakan kamu. Walatu kadzabanna. Dan kamu itu akan disiksa. Diazab. wala tukhrajanna dan kamu akan diusir. Waduh ini pakai la semua ini. Jadi berarti kamu akan dibilang pendusta, orang akan mendustakanmu dengan pasti dan kamu pasti akan disiksa dan kamu pasti akan diusir. Ini kayak guntur di siang bolong ini. Bagaimana mungkin nabi yang digelar Al Amin yang disering diangkat sebagai hakim apabila ada perselisihan kaum kaum kaum musyrikin di Mekah dan orang yang dihormati karena keturunannya kakeknya adalah pemegang kunci Ka'bah, Abdul Muttalib, bapaknya adalah pemuda idaman seluruh Mekah, istrinya adalah hartawan terhormat di seluruh Mekah, tiba-tiba diucapkan tiga kata, kau pasti dibilang pendusta, kau pasti akan disiksa, dan kau pasti akan diusir, Wah, itu memang mengagetkan Rasul itu. Walatu qatalanna dan kamu akan diperangi. Qatal, perang. Kamu akan diperangi oleh kaummu sendiri. Mereka akan angkat pedang dan akan membunuhi seluruh-seluruh pengikutmu dalam peperangan. Walain ana adraktu thalikalyawm. Aduh, indahnya bahasa Arab ini ya. Seandainya aku waktu itu ketemu kamu ketika kamu sedang didustakan, sedang disiksa, sedang diusir, dan sedang diperangi kalau itu terjadi, hari itu <tuh> La ansuran Nallaha Nasron Ya'lamuhu kasti aku akan membela kamu di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahui oleh Allah artinya hatiku ini, gelora hatiku ini akan membela kamu hanya Allah yang tahulah tapi kalau kamu waktu itu dilakukan mereka seperti itu aku masih hidup, kau akan lihat bagaimana pembelaanku terhadapmu nah. ini memang satu cahaya terang benderang dan satu hiburan besar bagi Rasul, sebab warohqabin Nawfal ini tidak bukan orang musyrik dia ini tidak pernah nyembah patung, sebagaimana saya ceritakan ada empat orang yang tidak pernah menyembah patung selama <tuh> nabi belum turun, di Mekah termasuk saudara bapaknya Umar bin Khattab itu masuk Kristen. Termasuklah ini, Waraqah bin Auf 4 sudah saya ceritakan dulu orang-orangnya. Kemudian Rasul memegang pelipis Rasul, apa Waraqah memegang pelipis Rasulullah dan mengecup ubun-ubunnya. Nah, itu itu kalau dalam adat Arab itu restu kita kalau ngasih restu gitu enggak ya? Kalau anak kita mau merantau, selamat jalan Nak, apa yang kita lakukan? Pencet kepalanya atau pencet hidungnya? Kalau saya cium kepalanya. Ah gitu, cium ubun-ubunnya. Jadi sama. Rasulullah dicium ubun-ubunnya. Rasulullah segera merasakan adanya kejujuran dalam kata-kata warokah bin Auf itu dan merasakan pula betapa beratnya beban yang harus ditanggung. Padahal nabi itu kayaknya ah kayaknya enggak percaya. Masa saya dibilang pendusta padahal saya al-Amin. Masa saya diusir padahal saya cucunya Abdul Muthalib. Masa saya diperangi padahal saya orang Quraisy. Masa orang Quraisy pernah perang sama Quraisy? Quraisy enggak pernah perang sama Quraisy. Tapi setelah dicium oleh warokoh Nabi yakin apa yang dibangun warokoh ini mesti terjadi begitulah apa namanya wibawa orangnya kita pun sebetulnya bisa sama dengan warokoh itu kalau kita selama hidup kita ngomong jujur apa adanya aja Kok kita ngomong gentar orang kalau kita mencelam mincela tukang bohong hari ini begini besok begitu ini, kita ngomong jujur orang pun bingung ini jujur apa enggak ya? karena biasanya enggak jujurnya orang nih kan gak ngerti orang yang mana yang benar nah ketika Nabi SAW mengalami usaha untuk mengajak orang ya, setelah turun nanti ya ayuhal mudamil ya ayuhal mudasir itu wahyu sempat terputus, ya. Jibril tidak datang datang. Ya, tempat di sekitarnya terasa sunyi dan bisu dan Rasulullah itu mulai gamang. Apakah aku mulai ditinggalkan Allah? Setelah wahyu diturunkan, kok tiba-tiba enggak turun-turun lagi, gitu ya? Maka orang Rasulullah SAW sampai terasa sedih, ya tiba-tiba ketika nabi dalam keadaan sedih begitu galau gampang kok Allah meninggalkan saya gitu wahyu turun tiga surat terus berhenti tiba-tiba turun wahyu dibawa oleh malaikat Jibril waktu duha demi waktu duha ini waktu turun ayat ini begitu Rasulullah dapat wahyu Rasulullah takbir Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Baru dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha, Wallayli idha saja, Makanya orang Khataman, Orang Khataman itu kan dari mulai Wadduha kan? Pakai Allahu Akbar tidak? Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha, Karena memang asal-asal usulnya dulu, Ketika ayat ini turun, Nabi ber bertakbir dan bertahlil. bertaklil. Orang kadang-kadang, Oh, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kok, ah, ini sunnah Kalau membaca wa tuha di luar sholat Sunnah bertakbir Sebagaimana Rasulullah juga bertakbir Sama dengan azan Azan itu sunnah mengulangi Pertama kita mengulangi ucapan mu'adhin Mu'adhin pun sunnah mengucapkannya lebih dulu Secara pelan Allah Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Taswib namanya, mengulang Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu an la ilaha illallah Kerana dulunya begitu Asal mulanya itu Wilal azan, di sebelahnya Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid yang dapat mimpi Yang hafal azan itu Abdullah bin Zaid Tapi suaranya enggak bagus Abdullah bin Zahid diperintahkan untuk mengajarkan azan pada Bilal. Gimana mengajarinya? Ditulis. Bilal buta huruf. Bagaimana Bilal mau baca? Taswib. Abdullah bin Zahid berdiri. Bilal berdiri juga. Abdullah bin Zahid bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal kuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm. Hayalas sholat. Hayalas sholat. Oyallo solo begitu sampai sekarang mesti begitu juga sunnahnya. Karena asalnya dulu adalah seperti itu sama dengan solat zuhur. Kenapa solat zuhur enggak bunyi? Kenapa solat maghrib dijaharkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena dulunya begitu sampai kiamat bagi begitu begitu sunnahnya. Sahabat enggak solat zuhur imamnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Salat juhur Boleh enggak? Boleh Sah Sah Tapi tidak sunnah Sama dengan azan Boleh enggak langsung saja gubra-gubra Kayak sekarang Cepat lagi Belum dijawab Udah muh Belum di, kayak di TV itu azan Cepat kurang cepat Boleh? Ya boleh Tapi tidak sunnah Turunlah ayat Waduha, Waduha saya baca Waduha demi waktu su Waduha. Walaili idah saja demi malam bila sudah sudah gelap. Walaili idah saja ketik demi malam. Ini sumpah nih sumpahnya Allah. Kalau Allah bersumpah pakai benda-benda. Kalau Allah bersumpah menyebut nama benda-benda demi langit, demi bumi demi masa, demi tuhan, demi malam, demi bintang. Kalau kita enggak boleh bersumpah demi susi. enggak oh, boleh. Harus demi demi Allah, begitu ya. Maka walailida saja demi bin, malam ketika sudah gelap. Mawadda'aka rabbukawamaqala. Ini makanya, ayat ini makanya Nabi langsung takbir waktu membacakannya. Nabi takbir karena gembira. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan ka kamu. Mawadzakarob buka. Tuhanmu nggak meninggalkan kamu. Karena Nabi merasa wah wahyu nggak turun lagi. Aku sudah ditinggal Tuhan. Mawadzakarob buka. Allah tidak meninggalkanmu. Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu gitu ya. Wamacalah dan Allah nggak benci kepadamu. Terus apa lagi? Walal akhiratu khairul lakaminal Ulah dan pasti Akhirat itu Lebih baik bagimu daripada dunia ini Jadi enggak usah sedih Kalau oh, nanti kau diserang, dipukuli, disiksa, diperangi, diusir Akhirat lebih bagus dari dunia yang sebentar ini. Dunia ini apalah 60 tahun habis 70 tahun habis Tapi akhirat kekal Walaakhiratu khairu wa abqo, akhirat itu pasti lebih baik dan lebih kekal. Ini ayat. Walaakhiratu khairullah kaminal ulah dan pasti dunia itu lebih baik daripada akhirat itu lebih baik daripada dunia yang sekarang ini. Walla saufa yuqtika robuka fatardo dan Allah Tuhanmu itu akan segera ada pemberian dari Tuhanmu kepadamu dan Allah akan ridha kepada mun fatad. Allah akan ridha kepada Alam yajidka yatiman fa'awa? Tidakkah atau bukankah Allah dulu mendapati kamu dalam keadaan piatu, yatim piatu, yatim? Yatim lalu diberinya tempat berlindung. Nah, ya, fa'awa. Jadi Nabi dulu kan mati ibunya umur 6 tahun. Langsung diambil kakeknya. Umur 8 tahun mati Abu Abdul Mutolip langsung diambil pamannya Abu Tolib jadi ada pelindung nggak tersia-sia berapa banyak anak yatim tersia-sia nabi nggak nah, itu maka di sini dikatakan alam ya bukankah dia Allah telah menemukan kamu yatiman dalam keadaan yatim fakawah kemudian Allah membuat kamu sebuah pelindung perlindungan untukmu walaupun kamu yatim nggak pala terlantar di rumah Rantiyashuhan atau jadi anak jalanan tidak tetap jadi anak terhormat dipelihara oleh pemegang kunci Ka'bah orang paling berpengaruh waktu itu rajalah kalau sekarang gitu ya cuman orang Arab tidak mengenal raja orang Arab hanya mengenal tokoh masyarakat kepala suku pun nggak tokoh masyarakat wajah ada ka dzal tidakkah engkau sadari dulu kamu dalam keadaan bingung kemudian Allah beri kamu petunjuk, gak boleh diartikan Nabi sesat ini ah, ini, tafsir saya udah baca ini tafsirnya saya baca tafsir Kurtubi, tafsir Nukathir ya, gak boleh mengatakan, bukankah dia Allah mendapati kamu dalam keadaan sesat maka kemudian diberi hidayat petunjuk kepada, kapan Nabi sesat pernah Nabi sesat tidak pernah Nabi sesat, Nabi tidak pernah nyumbah patung seumur hidup, Nabi tidak pernah berzina seumur hidup Walaupun belum jadi Nabi, Nabi tidak pernah makan riba seumur hidupnya Nabi tidak pernah minum khamar seumur hidupnya Nabi tidak pernah dusta walaupun belum jadi Nabi Kapan Nabi sesat? Tidak ada Tapi kalau dibilang dol, dol itu kan sesat Kulubidang atin Dolalah, dol itu sesat Ini maksudnya bingung ada yang menafsirkannya Nabi memang pernah tersesat tapi sesat jalan waktu gembala kambing mau pulang gak tahu jalan sempatlah hilang Nabi beberapa lama Nabi gembala kambing umur 8 tahun hilang di padang pasir beberapa lama akhirnya tahu juga jalan pulang maksudnya gitu dulu kamu gak tahu jalan pulang kami kasih tunjuk jalan pulang. Itu maksudnya bukan nabi pernah tersesat. Nih, ini orang jil begitu, kalau orang jil. Tuh, nabi itu pernah sesat. Tuh. Mau wajadaka dhollan. Makanya kalau kita tersesat biasa, nabi kita aja sesat. Entar belakangan kita baru tobat. Gembung <laughs> sampean. <laughs> ya, tidak ada arti begitu. Nabi ada yang mengatakan bingung, bingung Kimana sih ini masa yang ini nyembah patung masa Tuhan kayak begitu yang ini bilang Tuhan itu patungnya gede kubal yang ini bilang patungnya perempuan masa Tuhan begitu ketika Nabi sedang begitu begitu Allah turunkan petunjuk bingung Fahadah dan kemudian Allah tunjui kamu wajadakah a'ilan Faakna kemudian engkau karena engkau terhadap anak yatim piatu janganlah berbuat pengis. Wa ya. amal yatim mafalah takhar kepada anak yatim kamu jangan pengis. Wa ammasail dan terhadap orang peminta-minta falatanhar jangan kau bentak-bentak. Wa amabinik -bentak. macirobika fahadis dan nikmat Allah harap disebut-sebut. Ah, jadi ini hebat ini, sama orang miskin, sama anak yatim jangan menghardik, sama orang miskin jangan bentak-bentak, jangan di kalau orang minta kasih bisa juga tanhar itu menolak. Ya, kalau datang orang, dulu saya ingat di kampung ya, waktu saya masih di kampung, kecil, masih kecil setiap, di desa saya itu, setiap orang datang mengemis, minta biar yang didatangi itu miskin, mesti ngasih terus saya lihat itu kalau kami, ngasih beras, sebab beras banyak punya sawah kalau ya, orang datang, kasih beras, satu mu serok, dah dia bawa karung itu, karung kain tapi kalau tetangga yang miskin dia enggak punya beras, dia kasih singkong. Singkong rebus. Kadang dia kasih minum air putih. Tapi hampir semua rumah enggak ada yang enggak ngasih. Nah, ini kebudayaan dari Al-Qur'an sebetulnya itu. Budaya hidup yang diajarkan Allah. Orang minta jangan tolak, kasih. Kata Nabi kalaupun yang minta itu naik alfarat. Baik, mana ada alfarat zaman Rasul? Kalau kalau kan ala andai kata yang datang itu naik kuda kuda barang langka di Mekah aja waktu perang Badar meletus yang naik kuda 300 tentara Nabi yang naik kuda cuma 2 orang yang naik unta 70 sisanya jalan kaki bayangin 300 tentara Islam yang punya kuda cuma 2 barang langka enggak itu langka mahal kuda itu begitupun kata Nabi kalau ada orang datang ke rumahmu naik kuda kalau oh, sekarang kuda itulah saya katakan tadi naik alpard barang langka kan datang orang ke rumah kita naik alpard tiba-tiba dia minta minum bu tolong bu minta air segelas bu kasih jangan pula oh, peneraan alpard aku minta beli oh, gak usah lah kasih aja karena ini perintah Allah Wa wa'amma binikmati rabbika fahadith dan nikmat Allah yang didatangkan Allah kepadamu fahadith, sebut-sebut disebut, sebut istri, sebut-sebut nikmat dari suami jangan jeleknya aja. ini penyakit perempuan ini eh, perempuan penyakit perempuan itu selalu kalau suami, jeleknya aja yang diceritain bagusnya enggak ada, ada kalau lagi senang kalau lagi seneng, oh suami saya kalau enggak 27 tahun yang lalu masih ingat itu. abang dulu kasar loh kapan? dulu? tanggal 17 Agustus tahun 1975, oh masih ingat kepala saya diginiin diginiin tahun 75 itu. ingat, jam 3 sore lewat 5 oh, Allah. kata Allah yang jelek-jelek uang aja yang disebut-sebut yang bagus kelemahan wanita kalau datang saudara suaminya bawa makanan atau ngasih duit itu biasanya si perempuan menyembunyikannya dari suaminya kok ko, ko ada kopi, ini ada tamu tadi ada, siapa? adikmu, ngapain? ya cuma minum kopi ngapain lagi tuh kopinya, padahal adiknya tuh ngasih duit tadi 50 ribu itu gak disebut yang disebut menghabiskan itu kelemahan wanita di dalam tafsir kurtubi dikatakan dua kelemahan wanita paling besar pertama memaksa suaminya cari duit sebanyak-banyaknya tak peduli mau halal mau haram pokoknya bawa pulang duit yang kedua mencoba menjauhkan suaminya dari saudara-saudaranya saudara-saudara suami supaya jangan ada yang deket supaya harta dimakan sendiri saudara suami jangan dapat itu kelemahan wanita dua hadis itu tafsir kutubi ya. surah al-anisa ayat 14 kalau wanita bisa ala kadarnya udah mas, gak usah terlalu kejar dunia ini akhirat juga perlu ini orang beriman ini yang kedua mas jangan marah-marah, itu kan adikmu itu kan adiknya mas ya tapi tukur banget, Tuh, tukur, tak racun sih Jen. jangan mas, itu adik wah itu istri beriman biasanya gak begitu adikku tukur kacor memang tak racun besok aku yang beli mas racunnya Ah itu biasanya perempuan begitu racun tikus mas, ada yang modern mas makan tiga butir motor. <risas> rasulullah s.w.t begitu datang ayat yang agung ini takbir Maka kita sunat membacanya dengan takbir. <tik> <tik> nah, inilah ceritanya setelah Nabi mendapat ayat itu Nabi mulai kuat untuk berdakwah, sholat. Allah telah mengajarkan Nabi sholat maka dia pun bersolat. Begitu juga Khadijah ikut salat selain putri-putrinya. Tinggal bersama keluarga itu Ali bin Abi Thalib juga di dalam rumah Nabi belum balik ikut juga salat. Pada waktu itu suku Quraisy sedang mengalami krisis besar. Yang luar biasa Abu Thalib keluarga yang banyak anaknya tapi miskin. Saya sudah ceritakan di sini juga. Akhirnya Nabi Nabi kaya. Ya Khadijah kan kaya. Nabi Usul Abbas, kau kan kaya Abbas ini anaknya Abdul Muttalib pamannya Rasul rentenir jadi kaya Abbas ini Abdul Abu Talib ini miskin yuk kita bagi-bagi anaknya yuk Abbas ngambil yang paling ganteng Ja'far bin Abu Talib matinya di Jordania pada Perang Muqtah mirip Rasulullah seperti pinang di belah dua, Ja'far yang satu lagi mengambil ini, mengambil abangnya Ja'far yang paling tua. Ya. Jadi anaknya Abu Thalib banyak. Ja'far diambil oleh Abbas. Nabi Muhammad mengambil Sayyidina Ali. Thalib itu anak Abu Tholib yang paling besar maka disebut Abu Tholib, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah sholat, tiba-tiba Ali masuk, masuk ke dalam ruangan sholat lihat Rasulullah dan Khadijah sedang sholat karena tinggal serumah kan, maka dilihatlah oleh sedina Ali Rasul itu ruku, sujud baca ayat Quran sampai pada waktu itu sudah diwahyukan kepada Nabi, ayat-ayat Quran beberapa surah, ikhra, ya ayuhal mudasir, ya ayuhal muzamil, dengan wad duha, kemudian Nabi pun sholat, Ali melihat, anak ini tertegun, kepada siapa kamu sujud? Nah, karena biasanya, orang Quresh sujud kepada berhala. Jadi Ali nanya, kenapa kamu sujud tadi, siapa yang kamu sujudi? Nah, maka Nabi menjawab kami sujud kepada Allah yang mengutusku menjadi Nabi dan memerintahkan aku mengajak manusia menyembahnya lalu Nabi Muhammad pun mengajak sepupunya itu untuk sholat dan tidak musyrik menyembah berhala seperti Lata dan uzah lain-lain Nabi Muhammad membacakan beberapa ayat Quran, Sidina Ali terpesona karena indahnya susunan bahasa Al-Qur Al-Quran bersyair Sidina Ali tahu orang Arab Ya kan bawa syair itu hebat. Kemudian dia minta waktu untuk berunding kepada bapak, ya, yaitu Abu Talib. Tapi besoknya kemudian dia beritahu pada Nabi Muhammad Sosalam bahwa dia akan ikut agama Nabi Muhammad dan tidak perlu minta izin sama bapaknya lagi. Masuk masuk Islam minta izin. Dalam satu riwayat Nabi bilang, ayo masuk Islam, sembah Allah ikut saya, saya Nabi. Kata Syiddin Ali, saya minta izin dulu Bapak Besok. Masa mau nyembah Allah kok minta-minta izin kata Rasul. Maka Besok pagi dia bilang enggak usah minta izin. Laqad khalaqani laqad khalaqani Allahu min ghairi an yushawira aba Talib. Fa ma hajati ana ila musyawarati li'budallah. Tuhan menjadikan aku tanpa aku perlu berunding dengan Abu Talib. Jadi kenapa pula aku mau menyembah Tuhan itu harus berunding dengan Abu Thalib? Wah itu syair yang dikeluarkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum balik udah jadi sudah jadi penyair. Yo bahasanya ini kan bahasa tinggi nih. Coba. Laqad khalaqani min ghairi an yushawira Abu Thalib. Dan sungguh Allah telah menjadikan aku tanpa harus musyawarah dengan Abu Thalib. Fama hajati ana ila musyawarati Li'abudullah, apa pula urusannya? Aku harus musyawarah pula sama Abu Thalib untuk menyembah Allah. Yang menjadikan aku enggak musyawarah dengan Abu Thalib. Ya, begitu ya. Kemudian Ali jadilah anak Islam yang pertama memeluk Islam dari anak-anak perempuan Khadijah, Nabi laki-laki, seorang nabi. Besoknya Nabi mengajak Abu Bakar Siddiq. Tapi dari golongan budak masih ada, anak angkat Nabi, Zaid bin Haritsah. Negro wafatnya sama dengan Jafar di Muqtah, di Jordania tiga kuburannya itu Jafar, panglimanya mati diganti dengan Zaid bin Harithah mati juga, melawan Romawi kemudian diganti dengan Abdullah bin Rawahah mati juga, kuburannya tiga sebelah-sebelahan di Muqtah kalau mau pergi ke sana, 2.500 dolar umroh terus kita singgah di Aksa tiga hari 2.500 dolar kalau hotel bintang 5 kalau hotel kaki 5 ya cukup 1.200 <laughs> boleh bawa teman-teman kita kumpul duit pergi dengan MQ MQ kan ada travelnya Berangkat sana perlulah lihat Masjidil Aqsa ya yang sekarang hampir ambruk karena di bawahnya itu sudah dikeruk-keruk oleh Israel supaya ambruk tapi gak ambruk-ambruk Karena jin yang bangun Al-Aqsa itu mungkin dipegangin gitu. Udah gak ada lagi bawahnya itu, udah gerowong, gak ambruk-ambruk juga, dipegangin. Sebab yang bangun Al-Aqsa itu belum mati. Yang membangun Masjidil Al-Aqsa itu kan para jin. Belum mati. Sebab jin umurnya lima ribu tahun. Ayo, kalau kita kan enggak. Kita lima puluh tahun. Kalau jin lima ribu tahun. Kemudian Abu Bakar Islam. Abu Bakar tidak pernah nyembah patung Sebab kawan akrab Nabi Umurnya beda 2 tahun Ali tidak pernah nyembah patung Sebab Dari kecil sudah ikut Rasulullah Makanya Ali itu digelarkan Karamallahu Wajah Dikeramatkan Allah wajahnya Dimuliakan Allah wajahnya karena wajahnya tidak pernah sujud kepada selain Allah Abu Bakar juga sama Tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya Kemudian 3 tahun kemudian setelah Nabi jadi Rasul, turun perintah dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat-dekat, kerabat. -dekat, Limpahkanlah kasih sayang pada orang-orang beriman yang mengikutimu. Kalaupun mereka tidak mau juga mengikuti kamu, katakanlah aku lepas tangan dari perbuatan kamu. Ini bari umingk. Sampaikanlah apa yang sudah diperintahkan kepadamu Dan tidak usah kamu hiraukan Ucapan dan tindakan orang-orang musyrik nah, Ini perintah Allah pada surah Quran surah 15 Ayat 94 Surah 15 surah apa itu? Sebelum an nahl al hijr Ayat 94 Ini Nabi sudah mulai dakwah nih karena diperintah Tapi dakwah tidak sama umat semua Tapi hanya kepada orang-orang Dekat saja Yaitu kerabat-kerabat dekat Surah 15 Al-Hijir Ayat 94 puluh Fasda bima tukmar wa anil mustrikin. Bukan kan ini. alladhe ja'adtu ma'a Allah ilahan akhar jangan kau jadikan sesembahan selain Allah faso fa ya'lamun segera mereka akan mengetahui walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulur jadi enggak perlu dadamu sempit dengan apa yang mereka ucapkan kepadamu fasabbih bihamdi rabbika wakun minas bertasbihlah kamu memuji Allah Tuhanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud wa'bud rabbaka hatta Ya tiakal yakin dan sembahlah Tuhanmu itu sampai datang mati. Ya, yakin di sini, mati. Sampai datang kepadamu kematian. Kemudian Nabi Muhammad mengundang keluarga, kemudian mengajak Islam. Tidak ada satupun yang mahu. Kumpulah bola, apa bucahal, semua dikasih makan. Terus dibilang, saya Nabi, mari masuk Islam. Sembahlah Allah, Tuhan satu-satunya. Jangan sembah yang lain. Saya Nabi, ikutilah saya. Siapa yang mau ikut saya, tidak ada yang mau. Tiba-tiba tiga kali diulangi Syedina Ali berdiri. Aku mau mengikutimu. Kutawa terbahak-bahak itu. Oh, yang lain, kenapa? Karena yang ikutnya anak-anak masih ingusan. Tapi kelihatan ya bahawa Syedina Ali itu sejak kecil sudah punya apa namanya itu wibawa dan keteguhan hati, tegas gitu dari kecil. Makanya orang Syiah sayang banget sama Syedina Ali. Orang sihah yang gendeng, ada orang sihah yang gendeng. Dia bilang Tuhan salah lantik, malaikat Jibril salah lantik. Ha, itu sihah gendeng, sihah gulat namanya. Malaikat Jibril suruh datang ke Mekah melantik Nabi, yaitu Siddina Ali. Malaikat Jibril masuk rumah Nabi Muhammad. Ke kan rumah Siddina Ali kan ini rumah Nabi Muhammad. Dilihat sama Jibril, ah belum tumbuh jenggot nih. Salah bukan yang ini. Tiba-tiba Nabi Muhammad pulang. Wah yang ini nih, jenggotnya ada tebal. Dilantik Nabi Muhammad katanya. Salah lantik. Padahal Nabi Muhammad dilantik di Gua Hirok. Bukan di rumahnya. Tapi begitu. Ada jang. Pengikutnya ada aja. Tetap aja ada pengikutnya. Yang gendeng juga. Ya. Bani Hasim tertawa terbahak-bahak. Tapi Sidina Ali tetap teguh. Mengatakan saya ikut. kemanapun Rasulullah saya akan bantu saya adalah lawan bagi siapa yang menentang Nabi bayangkan anak-anak kalau umur 6-7 tahun gitu siapa yang menantang Nabi saya lawannya, lucu gak itu? kalau yang ngomong keker badannya besar orang, wah, oh, hebat kalau yang ngomong itu anak-anak siapa yang lawannya? ayo, saya lawannya kan geli itu aku semua waktu itu ya Mata mereka dari mulai lihat Ali ketawa terus lihat bapaknya Abu Tholib. <laughs> itu penghinaan banget itu ya. Artinya apa? Eh, anakmu gila, bawa pulang. Gara-gara ikut ini jadi gila begitu penghinaan itu ya. Tapi Abu Tholib pun tidak peduli juga karena Abu Tholib sangat sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi satu hari Nabi mendaki gunung Jabal Kubis di dekat gunung Jabal Kubis itu ada sebuah bukit namanya Sofa dan Marwah jadi Sofa Sono Marwah Nabi sholalallahu alaihi wasallam menaik ke bukit itu yaitu bukit Sofa Nabi berdiri di gunung Sofa bukit Sofa itu sekarang sudah dipagar dengan fiber kelas jadi kita hanya bisa lihat gak bisa naik lagi kalau tahun 2005 masih bisa naik ke bukit sofa yang asli sekarang masih ada batu-batu aslinya tapi sudah dipager pakai uh, apa fiberglass putih bisa dilihat tapi gak bisa dipegang jadi kita kalau tawaf gak bisa lagi naik ke bukit sofa yang asli udah gak bisa sudah tertutup apa maksudnya orang wahabi bikin begitu, ya yang jelas kita nggak bisa lagi melakukan sunnah naik ke bukit sofa itu nggak bisa, sudah tutup. Nabi berdiri di bukit sofa itu dan berkata, hei orang kures, bani Abdul Mutalib, bani Abdul Mana, bani Zuhra, bani Ta'im, bani Mahtum, bani Saad, bani Asad datang semua ramai-ramai, wuh wow, Muhammad manggil Muhammad manggil pada datang karena Nabi Muhammad itu memang orang yang dihormati. Kemudian Nabi berkata Andai kata ku katakan di belakang gunung ini ada pasukan kuda Yang akan menghancurkan kamu Kamu percaya tidak? Percaya Kamu tidak pernah dusta Percaya Terus kata Nabi Saya datang ini sebagai Nabi Mengajak kamu menyembah Allah Tuhan yang satu Kata Nabi Ayuhannas Kulu la ilaha illallah tufrihu Kalau kau ucap la ilallah kamu akan sukses Waduh pada bersungut-sungut semua kesel gitu pagi-pagi dibangunin jurit-jurit cuman untuk nyuruh nyembah Allah dan Abu Lahab ngambil batu dia pemarah Abu Lahab itu pemarah mukanya merah maka disebut lahab bernyala-nyala Diambilnya batu mau dilemparnya Nabi tabat yadak celaka tanganmu itu tabat yadak itu makian orang Arab itu sial kue gitu ya kalau orang Jawa bilang gitu ya jadi celaka kau celaka tanganmu itu mau dilempar batu Nabi turun wahyu tabat iya abila abiu yang celaka bukan Nabi tapi abulah ma'akna anhu maluhu wa makasab nggak ada manfaat hartanya yang dicarinya yang kaya itu dan apa yang dia usahakan nggak ada manfaat turun wahyu itu Pulang dari situ, Umi Jamil, istri Abu Lahab marah. Maka Umi Jamil mengatakan, ceraikan anak Muhammad. Anak Nabi Muhammad dua. Yang dikawini anak Abu Lahab. Utbah kawin dengan Rukoyah. Utaibah kawin dengan Umi Kursub. Karena memang pamannya Rasul itu. Jadi anak Abu Lahab kawin dengan Ponaannya. Rukoyah dan Umi Kursub kawin diseret janda. Bayangin seorang gadis masih umur 15 tahun, 17 tahun gitu. Janda padahal manis cantik. Wah, diusir, diparahin. Tapi belakangan beliau Ruqayyah dikawini Sayyidina Utsman nanti di Madinah. Terus Ruqayyah wafat, Sayyidina Utsman kawin dengan Umi Kulsum Jadi dua anak Nabi menjadi istri Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman disebut Dzun Aini Pemilik dua biji mata Rasul Zu itu yang punya Zu memiliki Saya Zul Qarnain Yang punya dua tanduk Zul Nur Aini Yang punya dua biji mata Rasul Yaitu Ruqayah dan Umu Kulsum Orang Syiah tidak mengakui Mereka mengatakan Umu Kulsum dan Ruqayah tuan angkat anak-anak Ali cuma satu, Fatimah saja, padahal empat Zainab, Ruqoya, Umukul Tum, dan Fatimah ya turunlah tabat Yata kemudian turun ayat berikutnya, yaitu <tuh> Al-Hakumul Takasur Al-Hakumul Takasur Hatta Zulthumul Maqabir Kalla sawfa ta'lamun ta Summa kalla sawfa ta'lamun ta ini ayat dahsyat banget ya Karena orang tidak mau masuk Islam itu karena takut harta dan kedudukannya itu hancur. Abu Sofyan kan pemimpin Quraisy Masuk Islam jadi anak buahnya Nabi Muhammad. Kan hilang kehormatannya. Nah, terus Walid bin Muhiroh itu ahli syair terhebat. Semua orang minta nasihat sama dia. Tiba-tiba jadi anak buah Nabi yang masih muda. Ah, sedangkan dia udah tua. Hilang kehebatannya. Orang-orang kaya seperti Abu Lahab dan lain-lain. Ikut jadi anak buah Nabi, tidak mau maka Quran menyindir, Allah Kumu berlomba-lomba bangga-banggaan harta menyebabkan kamu lalai, harta turut semulah sampai kamu masuk lubang kubur, kalla, o cokayongono, gitu, kalla itu jangan begitu, saufata, namun segera kamu akan tahu nasibmu kalau dah masuk kubur, fumak kemudian kalla jangan begitu, saufata Lamun segera kamu akan tahu nasibmu dalam kubur. Dengan hat la ta'lamuna ta ilmal yaqin. Jangan begitu kamu akan tahu dengan yakin. Kalaulah kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin yang benar akan ngerinya kubur itu, niscaya kamu akan beriman. Kallau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal ya, pasti kamu akan melihat Naraka setelah mati, karena enggak mau masuk Islam itu. Kemudian tentu kamu akan lihat itu dengan mata yang yakin. Hari itu kemudian baru kamu akan ditanyai tentang kesenangan yang menyebabkan kamu lalai dari agama Allah itu. Subhanallah alunna yaumahidin anin. Kemudian pasti hari itu setelah kiamat kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan padamu. Summa Latus Aluna apa? Summa Latus Aluna yauma idin hari ini yaitu nanti setelah kiamat anin kamu akan Tus Alun ditanya tentang segala nikmat yang telah kau terima. Oh kita ini nikmat banyak banget sholat enggak nikmat banyak banget, zikir enggak ya kan, udah punya istri udah punya anak, udah punya rumah, udah punya semua sanggup gak sholat asar, gak sholat maghrib gak sholat isya, gara-gara liat gonjales hmm? apa itu gak ditanya ditanya presiden ikut lagi situ aduh, ini presiden yang bikin jengkel banget yang disuruh turun malah harga tiket. PSSI hendaklah menurunkan tiket lah. Biar 10 juta juga yang menonton cuma 100.000. ribu penuhlah senayan itu. Ya kan? Cabe yang makan 230 juta. Harusnya kan hendaklah harga cabe diturunkan itu karena saya makan tahu itu kan gitu. Hendaklah harga beras, beras turunin. Itu gula turunin telur, tuh telur. Kalau saya enggak makan telur. Orang-orang miskin kan makan telur. Saya kan enggak miskin saya. Saya enggak makan telur Walaupun telur itu paling kesukaan saya itu, telur dadar itu kesukaan saya, tapi saya enggak makan telur sekarang, takut kolesterol tinggi. Ya. Nah, itu semua akan ditanya, enggak pantas lah maka kalian ini saya pesan, kalau kalian jadi pejabat jangan nonton bola kan hilang wibawa itu pemimpin tidak sholat maghrib, entah sholat isya, entah sholat bagaimana mau sholat di Senayan itu saya pernah nonton bola dulu di Medan stadion Teladan mau sholat tidak ada mushola, musholahnya ada kencing musholahnya sempit, banyak orang udah kencing-kencing di situ masuk kamar mandi tidak ada air di mana kita mau solat? Sejak itu saya janji Allah, saya sampai mati tidak mau nonton bola. Tak bisa solat. Kalian nonton? Nonton kalian kalah pula. Gonzales mau lawan Muhammad Syafi'i mana bisa menang? Bola itu tidak haram tapi pakaiannya haram sebab aurat laki-laki itu lutut sampai pusat paha aurat tidak? kalau kalian nonton bola haram kalian menonton aurat laki-laki sama dengan nonton tinju perempuan perempuan betinju kalian tonton atau gusti perempuan main gulat sama aja dengan laki-laki main tinju atau laki-laki main bola. bukan bolanya yang salah pakaiannya yang salah kalau dia pakai celana dari lutut sampai dungkul, celana jojon boleh main bola dia tapi kapan nih? banyak nah demikian cerita ini sampailah surah tadi Al-Hakumud Takasur ketika orang-orang kures -orang protes kepada Abu Talib supaya Nabi jangan dakwah Nabi menolak. Ya ammi, wallahi law wada'u fi yamini wal fi yasari ala an atruka hadzal amru amra hatta yuzhirahullah aw ahlaka fihi mata raqtuhu. Wow. Hai pamanku, seandainya lah mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan tangan kiri agar aku meninggalkan dakwah Aku nggak mau meninggalkan dakwah ini sampai agama ini berhasil kudakwahkan atau aku hancur lebur bersamanya. Wah begitu, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Kemudian pamannya menjawab hidhab ya ibni Achi kalau begitu kerjalah jalanlah kamu lanjutkan perjuanganmu gitu ya wahai anak saudaraku karena kan bap bapaknya Nabi saudara kandungnya Muhammad Fakul ma'ajababta, omonglah apa yang kamu mau ngomong, aku enggak larang. Fa wallahi demi Allah, nah, jadi Abu Talib manggil Allah juga, ini yang orang bilang syiah bilang ini Islam. Padahal dia lupa Abu Lahab juga kalau bersumpah panggil Wallahi juga, Abu Sopian juga kalau manggil Allah Wallahi juga, karena Tuhan yang orang Arab Allah, bukan Gusti kalau orang Jawa Tuhannya orang Jawa apa? Gusti wow, itu kan setelah ada Islam sebelumnya duh, Gusti Tuhannya orang Cina Tian. Tuhannya orang Inggris God Oh my God orang Arab Tuhannya Allah sejak zaman Nabi Ibrahim Cuman mereka musri selain nyembah Allah nyembah apa? Allah disembah juga patung disembah juga Makanya Abu Talib bilang demi Allah bersumpah dia, la usalli muka li syairin, aku pasti akan menyelamatkanmu dari sesuatu takroh huu abadan dan aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka orang kafir kureis selama-lamanya. Tak ada dibilangnya aku akan ikut sama kamu masuk Islam, tak ada. Jangan terkecoh dengan sumpahnya Abu Thalib fadallahi. Begitu. Sampai di sini. Silakan kita diskusikan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian. Apabila ada yang mau didiskusikan silakan. E, ada kesempatan. Dari siapa dulu? Dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak? Ada? Minggu depan kita akan membahas sekali lagi nanti kita akan membahas tentang hijrah ke Abyssinia ya. Hijrah ke Ethiopia. Silakan yang mau nanya atau di luar materi silakan. Silakan. Atau di awal dari saya Ustaz dari ya. tadi yang materi yang pertama ketika turun surat Ad-Duha redaksinya kayak e, menceritakan Allah gitu. E, Malaikat Jibril menceritakan Allah kepada Nabi Muhammad kayak redaksi Malaikat Jibril gitu. dan ada beberapa juga kalau saya baca Al-Quran seperti itu jadi pakai iya itu kan subjeknya Allah ini tak mungkin Malaikat Jibril itulah dia, kenapa? karena sumpahnya wadduha tidak boleh Malaikat Jibril bersumpah wadduha kalau Malaikat Jibril sumpah harus Allahi, jadi itu pasti redaksinya redaksi Allah kalau bukankah aku mendapatkan kamu aku di situ pasti Allah kemudian dalam keadaan bingung kemudian aku memberi kau petunjuk tentu Allah di situ justru kalimat antara aku dan engkau tidak pakai dia dan aku itu adalah kalimat akrab dalam arab dalam bahasa arab kalimat aku dan kau suka dan kau itu lebih dekat daripada aku dan dia Suka dan kau Aku dan kau, kaunya ada di situ Tapi kan aku dan dia dia nya di Singapura Sayanya di Burma, jauh oh, Tapi kalau aku dan kau Suka dan kau Kaunya ada di situ juga Itulah yang dibuat oleh Nabi Yunus Subhanak la ilaha illa anta Tiada Tuhan selain engkau Dekat kenapa enggak dibilang Nabi Yunus La ilaha illallah atau La ilaha illahua tiada Tuhan selain dia jauh La ilaha illahantah dekat Subhanaka mahasuci engkau dekat ini kuntu bina zalimin aku sesungguhnya zalim pada diriku engkau tidak salah ya Allah engkau, engkau dekat nah ini redaksinya bahwa Allah itu dengan Nabi dekat begitu ya sudah jelas yang mengatakan ini redaksinya Jibril patah sebab tak boleh satu makhluk pun bersumpah dengan nama selain Allah yang lain uh, saya mau nanya dari di luar redaksi ini saya mau nanya tentang sholahnya Nabi itu kalau di dalam hadis itu kan dianjurkan sholah ala waktiha ya? Jadi tentu ka, saya dengar pernah Rasulullah juga terlambat sholat Nah, berapa kali waktu itu Rasulullah dalam terlambat sholatnya itu? Situ aja Ustaz makasih. Waktu ayat ini turun Nabi belum sholat 5 waktu ya Sholatnya baru sholat malam Qiyamun la'il, wajib untuk Nabi Nabi baru sholat lima waktu setelah pulang Israq Mi'raj. Tahun ke-13. Setahun sebelum pindah, tahun 12. Setahun sebelum pindah ke Madinah Sebelum hijrah. Nah, setelah itu Nabi sholat berjemaah di Madinah Di Mekah Nabi belum sholat berjemaah di Kaabah. Pencuri. Tapi Nabi sholatnya... Di rumah Arkham bin Abil Arkham berjemaah Tapi kemudian setelah pindah mendina Nabi berjemaah di masjid Pernahkah Nabi meninggalkan sholat berjemaah? Pernah Alasannya apa? Itu baru Alasannya pertama Nabi dakwah Nabi sedang sibuk dakwah Orang yang mau didakwah sudah hampir-hampir masuk Islam Waktu sholat zuhur datang Nabi dulukan dakwah daripada sholat Akhirnya Abu Bakar jadi imam Nanti Nabi datang masbuk Terlambat satu rukahan Tapi kemudian Abu Bakar mundur Nabi jadi imam Abu Bakar ikut Nabi Sahabat ikut Abu Bakar Padahal Nabi masbuk Terlambat satu rukahan Kemudian Nabi nanya Ya Abu Bakar apa yang menyebabkan kamu gak mau mundur eh, Gak mau terus jadi imam Kan udah saya perintah Terus terus terus Abu Bakar lihat Nabi di sampingnya mundur Kata Nabi mana pantas saya Anaknya Abu Qahfah jadi Imam di depan Rasulullah Abbal Qasim, tidak pantas, saya ini orang hina, Rasul, orang mulia, jadi Nabi lah di depan, masuk saya di depan, terus Nabi diam, dari sini ulama Imam Syafi'i mengambil hukum, demi penghormatan terhadap Rasul, boleh melaksanakan larangannya, atau boleh meninggalkan perintahnya, perintah Rasul terus jadi Imam, itu wajib itu kan, tapi Abu Bakar mundur, Karena enggak merasa layak di depan Rasul, jadi penghormatan didulukan dari perintah. Paham? Itu hadis bukhari muslim kan. Kemudian Nabi balik. Kenapa kamu tepuk-tepuk tangan? Ya, karena Abu Bakar enggak tahu Rasulullah datang kan, harus Rasulullah jadi imam. Abu Bakar mundur. Kalau ada yang salah pada imammu, jangan tepuk tangan. Itu kerjaan perempuan. Ucapkanlah subha. Nah, itu hadis bukhari muslim. <tuh> pernah. Kemudian Nabi pernah sedang dakwah juga meninggalkan solat berjemaah. Abu Bakar juga jadi imam di lain kali. Kemudian pernah Nabi sedang sakit. Enggak bisa lagi bangun. Nabi cuman buka tabir dari rumahnya lihat sahabat pada salat, Nabi senyum manis, kemudian tabir ditutup lagi dan hari itu Nabi wafat, yaitu hari Rabu. Jadi Nabi waktu kakinya nyeret-nyeret tanah masih salat berjamaah. Abu, ah, hari Senin. Ya, Senin, ya, Senin. Dikuburnya hari Rabu. Jadi Rasulullah SAW itu meninggalkan sholat berjemaah kalau dakwah atau karena sakit uzur jadi di dalam agama Imam Syafi'i membolehkan meninggalkan sholat berjemaah itu karena dakwah kedua karena taklim seperti ini digeser waktu kita kan ini geser waktu sholat di saat ini, karena taklim kemudian karena sakit karena uzur hujan lebat ada perang dan sebagainya, sebagainya. ada lapan uzur begitu yang lain tidak disuruh pula di awal waktu pada waktunya ayul amali ahabba illallah apakah amal yang paling dicintai as-salatu ala waktiha bukan as-salatu fi awali waktiha as-salatu ala waktiha salat pada waktunya sekarang masih waktu isya tidak ada dibilang kok as-salatu fi awali waktiha di ya, atas waktunya pada waktunya kalau waktiha tu pada waktunya kan masih waktunya. Enggak seluruh solat kalau ada taklim boleh geser. Zuhur, asar, maghrib boleh geser kalau ada taklim atau ada uzur, hmm, ada uzur. Ya. Sakit, lapar. Kalau sudah ada makanan makan dulu baru solat. Iyalah, ya orang, orang isya kalau makan malam tangasah habis isya enggak pernah orang Arab makan itu sebelum maghrib, makan malam aja artinya sudah tangasah setelah isah maksud. Enggak siang juga, oh, juhur kan makan siang. Iya memang begitu kalau hadisnya waktu malam bukan berarti kalau makanan tu hanya boleh digeser waktu malam, ya waktu makan, waktu makan kapan? Iya, hadisnya begitu, tapi itu hadis umum, kalau boleh geser isyak karena makan malam berarti boleh geser zuhur karena makan siang itu iya, itu kaidahnya begitu kan sama-sama makan enggak Rasulullah justru tinggal sholat berjemaah zuhur karena sedang dakwah itu zuhur iya itu uzur itu pun uzur banyak ya uzur banyak sakit, ngawani orang sakit kalau ibu kita sakaratul maut, kita gak usah sholat berjemaah lebih penting mengajarkan la ilahi illallah pada ibu kita yang sakaratul maut itu daripada mengejar sholat berjemaah Oh kita kejar sholat berjemaah ibu kita mati, gak ada yang bimbing datang setan nipu ibu kita Kemudian itu menyelamatkan nyawa orang kalau saya nge-dokter, nge-operasi jantung ayo Allah sholat ntar, gue sholat dulu modar nanti lagi di belek jantungnya kok sholatnya pun ditinggal zuhur, asar, maghrib tinggal semua sebab operasi jantung tuh 4 jam sampai 8 jam gak sholat zuhur, gak sholat maghrib gak sholat isya selesai semua dijahit, udah pindah buka ini semua, mandi dokternya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sekaligus boleh lu begini wajib begitu mana bisa? star suster saya sholat dulu mati pasti bagaimana menyelamatkan nyawa orang boleh jadi itu uzur namanya ini babnya khusus bab fikih tidak bisa membahas fikih kalau cuma punya hadis <laughs> punya hadis punya Quran baca hadis baca Quran bahas fikih pasti 99,99% ,99 sesat sebab membahas itu ada kaidah lain, usul fikih, naung mantik, walawas babunuzul, babunburut. Wah banyak alatnya. Makanya tidak semua orang bisa jadi imam mujtahid. Sahabat aja 124 ribu, cuma 124 yang bisa berijtihad. Yang lain taklid semua, enggak bisa. Walaupun jumpa nabi, belajar man nabi, ini enggak sama. Begitu ya? Jangan kita nantang. Imam Shafi'i bisa, saya juga bisa. Ihihih. Imam Shafi'i hafal 600 ribu hadis, bos. Hm, kamu? Ya saya enam sih hafal. <laughs> hm, mana bisa. Gak sama dong. Hmm, yang lain? Yang lain silakan. Ada, bapak? Dari ibu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, ini di luar di luar konteks tadi, Ustadz, saya mau tanya, uh, saya bersama teman-teman ada diskusi sedikit uh, membahas tentang bahwa uh, Allah telah menciptakan langit itu tujuh lapis. Lalu ada penelitian bahwa langit memang benar tujuh lapis, tapi itu uh, di, diukur dari uh, struktur gas. Uh, sampai ke atmosfer. Uh, namun ada dalam ayat lain yang mengatakan bahwa Allah, ya, aku aku mengira bahwa yang tujuh lapisan diteliti itu adalah langit lapisan langit yang di bumi. Uh, sementara Allah mengatakan bahwa langit itu ada tujuh lapis. Lalu dalam ayat lain ada Allah mengatakan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun pada langit dunia. Berarti ada langit non dunia. Nah, uh, lalu ada ayat lain langit itu dihiasi dengan bintang-bintang uh, sementara yang diteliti itu tadi hanya langit yang di lapisan udara lah boleh dikatakan di bumi, uh, mohon penjelasan Ustadz bagaimana sih sebenarnya tentang uh, lapisan langit yang dimaksud Allah itu, tujuh itu apakah di luar uh, bumi atau memang hanya di bumi, makasih Assalamualaikum wabarakatuh. yang diteliti oleh Harun Yahya dan ditulis oleh harun rakyat yang diteliti oleh nasa itu di bawah langit berarti bumi iya bumi lapisan... ba ya, bagian bumi itu itu bukan bukan langit yang uh, lapisan pertama membalikan suara lapisan kedua membalikan sinar kan gitu Ah itu bukan langit itu berarti itu, yang itu di atas adalah, bumi itu adalah batas-batas atmosfer artinya di bawah langit itu masih Berarti yang namanya langit itu tuh sesudah di luar bumi Setelah itu. Setelah berarti... di luar itu, Bu. Jadi itu bukan langit. Kalaupun mau dibilang langit dunia, orang di bawah langit dunianya itu. Yang diteliti itu semua masih di bawah langit dunia. Cuma hati-hati menterjemahkan idza uh, idza baqiyasulutsul lail nazalallahu azza wajalla ilasamaid dunya itu kan sekarang diterjemahkan letter by -like aja. Kalau datanglah malam, tinggal sepertiga, turunlah Tuhan ke langit dunia, ya kan? Maka siapa yang berdoa, ku terima, siapa yang minta ampun, ku ampuni. Hati yang sajirul fajar, sampai fajar hari, terus Tuhan balik lagi ke langit, gitu. Ketujuh gitu. Berarti Tuhan bolak-balik kayak sungokong. Enggak begitu. Hanya orang Wahabi aja yang menerjemahkan sepertiga malam Tuhan turun ke langit dunia, terus naik lagi kalau sudah fajar. Kapan naiknya? Wang bumi bulat kok. Fajar nggak habis habis, ayo, Fajar di Irian Jaya, Tuhan mau balik ke Aras atau malaikat pulang Tuhan, udah Fajar kan Irian, terdulu dong Maluku kan belum, Maluku Fajar, pulang ke langit ke Aras, terdulu, Jawa Timur belum, Jawa Timur Fajar, terdulu, Padang belum, Padang Fajar, Aceh belum, Aceh Fajar, India belum, India Fajar, Arab belum, Arab Fajar, Eropa belum, lah Tuhan nyangkut lah. Di langit dunia diambillah arasnya sama Sun Gokong ini kan tauhid sesat ini. Tak ada selain orang Wahabi tak ada satupun selain mereka tidak ada yang menterjemahkan Tuhan turun itu maksudnya jika telah sampai malam tinggal sepertiga maka turunlah rahmat Allah seter, serendah rendahnya sehingga siapa yang meminta gampang dapatnya minta ampun dapat minta tak mesti Allahnya yang turun cukup rahmatnya yang turun. Kalau Allahnya turun nanti jadi tauhidnya Kristen. Maka tulunlah Allah bapa dari surga. Berubah menjadi anak dan mati di kayu salib. Untuk menebus dosa. Ngapain nebus dosa aja harus mati? Maafkan aja sudah selesai. Ya kan? Nanti bahaya ini tauhid-tauhid begitu. Saya ingatkan benar, hanya satu mereka aja. Yang lain tidak ada begitu. Dan hanya buku keluaran mereka aja itu yang begitu Saimin, Abdullah bin Bas Albani yang gitu-gitu aja anak beranak cucu cicitnya di luar mereka enggak ada yang begitu tetap di takwil jika telah sampai sepertiga malam maka Allah menurunkan rahmatnya dengan sangat rendahnya kalau Allah bertempat di aras keliru hadis Nabi apabila hamba Allah sedang sujud perbanyaklah doa karena waktu sujudlah posisi yang paling dekat dengan Allah lah kalau Allah di aras posisi paling dekat sujud atau berdiri? Hah? Ya berdiri dong lebih tinggi. Kenapa sujud? Karena Allah tidak bertempat di aras. Hmm. Kalau Allah bertempat kalau sujud paling dekat jarak dengan Allah, berarti Allah di bumi dong, di bawah tidak kalau pun dikatakan Allah di atas maksudnya Allah di tempat yang agung sebab atas itu menunjukkan ah, agung ini kan pejabat-pejabat yang di atas saja ini ah itu menunjukkan agung orang-orang atasan ini yang memerintahkan kita ini kita apalah orang bawahan maksudnya apa kita orang hina yang merintah kita orang-orang mulia jadi Tuhan di atas bukan nangkring di atas sama gitu Kayak Tuhan Sungokong itu hati-hati ya. Saya dimanapun sampai mati saya akan tetap menjelaskan ini. So, sekarang kalau anda beli di toko-toko buku hampir 90% semua tauhidnya kayak gitu Tuhan punya tangan, cuma tangannya kita nggak tahu bentuknya kayak mana. Iya, tapi harus yakin bahwa Tuhan punya tangan, tangannya dua, dua-duanya kanan. Duh jeleknya, dua-duanya kanan, saya yang jelek dong tapi bentuknya gak tahu, gak tahu jangan bayang-bayangkan yang namanya tangannya begini begini kan menguncung no. gimana, ini jenengnya sekil gak usah dibayangkan pun semua orang tahu kalau tangan mesti begini betul jadi tentu kita bilang kuasa Allah tangan Allah kuasa Allah gak bisa dibayangkan Allah ketawa mereka mengartikan kapir, itu saya baca itu di terjemahan Riyadu Solehin yang salim bukan, terjemahan yang si salim, muridnya Albani ya, muridnya Albani, itu lima jilid sekarang dibikin loks oh, tebel salim orang Arab itu dia bilang apa di, per, di pembukaannya itu Sayang Imam Nawawi yang alim ini tauhidnya terpengaruh ashari yang sesat. Ashari itu saya, saya ashari yang sesat, karena dia enggak mempercayai Tuhan punya tangan. Tuhan ketawa. Kita wajib mempercayai Tuhan ketawa. Cuma kayak mana ketawanya kita tidak tahu. Ayo, kalau ashari mengatakan Tuhan ketawa, artinya Tuhan ridho gak layak Tuhan itu nyengir hihihi. yang namanya ketawa kan gitu kalau hihihi, itu nangis lebih aman mana? mana lebih aman? kita artikan Tuhan memang ketawa cuman cara ketawanya yang kita gak tahu atau kita artikan Tuhan ketawa itu Tuhan Ridho? Hmm? Tuhan ketawa melihat hambanya beramal soleh cuma cara ketawanya kita nggak tahu bisa jadi kayak mak lampir bisa jadi kayak ekopatrio tapi nggak sama karena Tuhan ketawanya nggak sama dengan ketawa makhluk tapi Tuhan ketawa atau kita artikan Allah ketawa melihat hambanya beramal soleh Allah ridho melihat hambanya beramal soleh mana lebih aman tapi mereka mengkapirkan saya dikafirkan karena saya nggak percaya Tuhan ketawa saya bilang maha suci Allah dari memiliki sifat seperti makhluk ridah Allah punya kaki punya cuman bentuknya gak tahu iya kan bahaya itu ketika Allah meletakkan telapak kakinya ke neraka maka sejuklah neraka tuh oh, kan Allah memang punya kaki dan kakinya dimasukin ke neraka ayo ke jeblos si sen tentulah kita tidak artikan itu, Allah meletakkan tapak kakinya tapi Allah memerintahkan neraka menjadi dingin ditakwil kepada ayat Quran innama amruhu iza aroda syai'an ayyaku hukun, begitu masa Allah meletakkan tumitnya ke neraka sehingga neraka jadi dingin emang mesti sampai, mesti meletakkan tumitnya dulu baru neraka dingin enggak bisa rupanya Allah bilang dingin, jadi dingin, bisa enggak? Kan bahaya ini tawhid-tawhid begini Begitu ya Artikan hadis itu Iza baqiyah suluh sulayil Jika bersisa malam sepertiga Maka turunlah rahmat Allah serendah-rendahnya Sangat gampang meraihnya Lebih gampang ketimbang si Siang hari Itu Yang lain habis Ustaz masih nyambung lagi yang tadi uh, Apakah Tidak uh, tujuh lapis langit itu merepresentasikan seperti tujuh lapis e, karena surga juga tujuh tujuh lapis surga lalu tujuh lapis e, bumi itu kan tujuh kalau, lapis kalau apakah merepresentasikan tujuh juga tujuh lapis, lapis neraka surga 7 lapis berarti tujuh jenis surga surga itu tujuh lapis bukan tujuh lapis kayak kue lapis sebab satu lapis itu bisa miliaran satu surga itu bisa miliaran lapis. Kata Nabi, ma baina darajatain ma baina sama'i wal ard. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu sejauh langit dan bumi. Dan diperoleh satu tingkat itu dengan satu subhanallah. Jadi kalau ada orang pahalanya sejuta, dosanya satu, terus orang lain pahalanya sejuta, dosanya satu. Ini kan pahalanya sama, surganya sama kan? nah tapi ternyata yang satu ini kelebihan satu subhanallah dibanding yang ini makanya kelebihan satu subhanallah ini surganya di tingkat di atasnya yang sejauh langit dan bumi dan kalau bertiup angin surga yang di atas itu maka tidak doyan makan dan minum lagi penduduk yang di bawahnya karena bau busuk yang ini dibanding yang sana itu lapis sedangkan surga bukan tujuh lapis begitu miliaran lapis, oh, satu subhanallah satu lapis Semiliar subhanallah Semiliar lapis Tentu tidak terhingga banyaknya lapisannya Tapi jenisnya tujuh Langit pun begitu Kalau dibilang Sabah asamawat Tujuh langit Itu tujuh jenis langit Kita tidak tahu Karena ilmu kita tidak sampai ke situ Di langit ketujuh Ada Baitul makmur di situ malaikat bertawaf. Ah, mana itu coba? Enggak mungkin langit yang di bawah atmosfer ini itu. Karena malaikat jibril aja kepalanya entah kemana, kakinya entah kemana besarnya. Kalau di langit itu kelihatan dong, ya jibrilnya angkut. Enggak pasti bukan itu. Itu lapis atmosfer, bukan lapis langit. cuman itulah kita ini ya kalau ada nonton satu cerita atau, oh, Harun Yahya oh, hebat Quran kalau cuma itu langit bodoh orang Islam manalah hebat Allah mana Allahu Akbar kalau langitnya cuma di bawah atmosfer berarti Allah di atas itu sedikit sedangkan ke Pluto aja perlu <tuluh> puluhan tahun galaksi Bima Sakti jarak diagonal satu bintang terjauh dengan bintang terjauh itu 3 miliar tahun cahaya Artinya kalau Anda naik pesawat terbang kecepatan cahaya, Anda perlu 3 miliar tahun baru nembus satu galaksi. Sedangkan di dunia ini tidak terhingga banyaknya galak, galaksi. Di mana langit itu? Kemustahil kan langit yang dibawa atmosfer itu. Cuman sampai situ kekuasaan Allah. Ah, enggak mungkin. Allahu Akbar. Allah Maha Habis. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya mau nanyakan tadi dibilang Nabi tidak pernah musyrik sebelum turunnya wahyu itu agamanya apa ya apa Ibrahim apa hanif dinangqiyamam millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin agama Nabi Ibrahim itu agama yang hanif lurus hanifah musliman menyerah diri dengan hukum Allah wa makanah minal musyrikin dan tidak syirik. Nabi Muhammad kawin umur 25. Ijab kabul, bayar mahar. Ajaran siapa itu wong nabinya belum dapat wahyu kok? Ajaran Nabi Ibrahim. Ah, ha, begitu. Habis. Mari kita doa. Naudzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasulatu wassalam ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wasalli wasallim wa barik ala nabina Muhammadin Fil awalina wal akhirin Allahumma gfirlana dhunubana Waliwalidina warhamhum Kamarabbawna sighara Wali jami'in al-muslimina wal-muslimat Wal-mu'minina wal-mu'minat wal birahmatika Ya arhamarrahmin Allahumma khtimlana bihusnil khatimah Ya Allah taqdim علينا بالسوائل خاتمة يا ربنا تقبل منا دعانا وحاجتنا وتمم تقصيرنا يا ارحم الراحمين يا الله engkau penuhilah hajat keperluan hidup kami, perluilah penuhilah hajat agama kami, tinggikanlah agama kami ya Allah, mengalahkan agama yang lain, ya Allah segeralah selesaikan masjid kami agar lebih mudah kami beribadah dan berdakwah untuk agamamu ya Allah. Rabbana, terkubal mina doa ana. Inna k anta alamim. Watuub علينا. Inna k anta tuub al-Rahim. Rabbana, atina fit dunia hasanah, wafil akhirat hasanat wakin azab al-nar. Wassallallahu sallam ala nabi Muhammad, wala wa alaihi wasallam. Subhanallah. Rubika rubil azzat, amma yasifun. Wassalamu ala al-Mursalin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan Kesempatan bagi kami Untuk mendapatkan ilmu pada malam hari ini Sahabat-sahabat sekalian demikian Kajian pada malam hari ini Ditunggu pada kajian berikutnya Pada hari Jumat malam Kita akhiri dengan doa Kipara majlis Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha anta Astagfiruka wa atubilaikum saya sebagai bapak acara mohon maaf dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh